buat pemirsa yang di rumah Memo Fine Indonesia Tetap jaga kesehatan Jangan lupa memakai masker dan jangan lupa cuci tangan Oke Sehat sehat bersama New Mo Data भय